Meyakini kotornya hati kita, Meyakini besarnya dosa kita, sehingga kita merasa sangat rendah hina di mata Allah Azza Wajalla. Ketiga, mengenal Allah semendalam yang kita bisa melalui penelaahan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Makin mengenal Allah. Makin dalam penghayatan kita Dan makin khusyuk kita Keempat Setiap sholat Yakini itulah sholat kita yang terakhir Kita tidak akan bisa sholat lagi setelah itu Karena mungkin kematian segera menjemput kita Yang kelima Membayangkan suasana akhirat Neraka, surga, hisab, sirot Dan yang lain-lain Dan poin keenam Memprioritaskan, mementingkan sholat Dibanding seluruh urusan lainnya dalam hidup kita Ini penjelasannya sudah kita terangkan Sekarang kita masuki poin yang ketujuh Kiat ketujuh agar kita Mampu meraih kekhusyuan dalam sholat adalah Mentadaburi Al-Quran Ini dibiasakan termasuk di luar waktu sholat Ketika tidak sedang sholat Sesering mungkin berinteraksi dengan Al-Quran Terutama mentadaburinya Menghayati maknanya Kalau di luar sholat Kita sering berinteraksi dengan Al-Quran Baik membacanya Mempelajari terjemahan dan tafsirannya Terus dihayati, ditadaburi Efeknya itu luar biasa Kepada jiwa kita Pas masuk sholat Di dalam sholat Ada ayat Al-Quran yang kita baca Ya fatihah Ya surat Kalau di luar sholat kita selalu mentadaburi Al-Quran Al menghayati isinya ketika kita baca Di dalam sholat lebih klop lagi, lebih mendalam lagi Dan ketika membaca Al-Quran dalam sholat bisa kita hayati Maka itu menuntun kita untuk menghayati seluruh bacaan yang kita baca dalam sholat dan inilah yang menjadi tujuan pokok diturunkannya Al-Quran adalah menghayati isinya. Allah menyatakan, "Avala yatadab quran am ala kulubin akhvaluha." Mengapa mereka tidak mentadabir Al-Quran atau di dalam hati mereka ada penutup Surah Muhammad ayat 24 Ayat ini mengisyaratkan Bahawa mentadaburi Al-Quran bisa membongkar, membuka katup-katup hati yang tertutup Tertutup, tertutup, tertutup oleh dus oleh dosa oleh cinta dunia oleh urusan-urusan lain ah tertutup hati dalam menerima hidayah dalam menerima kebenaran dan katup yang menutup relung-relung hati tersebut bisa dibuka dengan cara mentadabburi Al-Qur'an dan inilah sikap Orang-orang yang berakal. Yang oleh Allah disebut dengan ulul albab. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al Sada. Ayat 29. Kitabun an'zalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran. Yang kami telah turunkan kepada engkau Hei Muhammad yang penuh barakah Agar mereka mentadab ayat-ayatnya Dan agar ulul albab Mampu mengambil pelajaran darinya Orang berakal pasti Mampu mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim Ketika Membaca ayat atau dibacakan oleh orang lain. Langsung masuk menyerap ke dalam hati. Bertambah keimanannya. Dan inilah karakter orang mukmin. Innamal mu'minunalladhina idha dhukirallahu wajilatskulubuhum. Wa idha tuliats ayatuhu zadatshum imanah. Wa'ala rabbihim yatawakkalu. Orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, karena takut. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan. Bila ini dilakukan dalam solat, nambah iman itu nambah kualitas kekhusyuan di dalam solat. Makanya orang yang kayak gitu di luar sholat apalagi di dalam sholat Bila dibacakan ayat Allah tersungkur sujud Seperti yang Allah terangkan dalam surah Al-Isra ayat 107 Sampai 109 Allah menyatakan Qul aminu bihi awla tu'minu ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحانا ربنا انك كان وعد ربنا لماقولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال الله Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelumnya Ilmu Al-Quran Karena sumber ilmu adalah Al-Quran Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Mereka tersungkur sujud Lalu berkata Maha suci Rab kami Sesungguhnya janji Rab kami pasti terlaksana mereka terlusung kurusujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka Bagaimana hati orang-orang yang beriman yang menghayati isi Al-Quran itu tidak bergetar Jangankan hati yang lembek yang empuk Bahkan benda super keras dan besar seperti gunung Gunungnya jangan dibayangkan gunung di kita yang bercampur tanah, pasir Enggak Gunung di daerah timur tengah itu batu cadas yang yang keras Di antara jamaah mungkin ada yang pernah umroh atau haji Pernah melihat gunung-gunung Bukit sur. Mungkin ada yang pernah turun, Bukit Nur, di Bukit Nur ada gua apa? Hira, di Bukit Sur ada gua Sur, atau Bukit Uhud, bagaimana kondisi bukit itu batu cadas keras. Tapi sekeras itu, bila Al-Quran diturunkan kepada gunung dan gunung itu memahami isinya, disayang gunung itu hancur berkeping-keping karena takutnya mereka kepada Allah. Allah yang menyatakan demikian, diantara nya الحشر al hasr 21 menyatakan lau anzalna hadal qur'an ala jabalin la roaytahu khashi'an mutasoddi'an min khshiatillah و تلك الأمثال نضربها للناس لأن لهم يتفكرون seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung Niscaya kamu lihat gunung itu takut lalu berpecah berkeping-keping Karena takutnya mereka kepada Allah Itulah perumpamaan yang kami beritahukan kepada manusia Agar mereka itu berpikir Gunung, batu yang keras kalau memahami isi Al-Quran, Al-Quran -Al diturunkan kepada mereka pecah. Apalagi hati manusia, kalau mendengar ayat lalu ditadaburi, dihayati, atau membaca ayat dihayati, minimal ada getaran hati, kulitnya merinding. Hanya takutnya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allah menyatakan. Allah nazzal ahsan al-hadith kitaban mutashabbiha. Mathaniya taqshairu minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa Qulubuhum ila zikrillah. Zalikahulillahi yahdi bhih ma yasha, wa ma yudzilillah, fama lahmin hade. Kata Allah, Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan. Maksudnya Quran, sebuah kitab mutashabihah yang mirip masaniyah yang dibaca berulang-ulang terus taksyairu min hujudul ladzina yakhshaw orang-orang yang takut kepada Allah bergidik tuh kulit-kulit mereka ketika mendengar atau membacakan Al-Qur'an summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah Hati-hati mereka, kulit-kulit mereka lalu melunak dan cenderung untuk ingin berzikir kepada Allah. Ini orang-orang yang takut kepada Allah ketika mentadburi Al-Quran. Sayangnya, tidak semua kaum muminin begitu. Segintir orang yang begitu. Umumnya tidak. Termasuk kita kan, enggak ya? Kenapa? Allah menyatakan, Itulah hidayah Allah. Yahdi bihi menyyak Allah memberikan hidayah seperti itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang tidak diberi hidayah macu eh, baca Al-Quran, mendengar bacaan al Quran, enggak ada getaran hati itu. Kenapa? Karena tidak ada penghayatan, tidak ada tadabur. Jadi ini efek dari tadabur. Mentadaburi Al-Quran. Biasakan baca Al-Quran sambil menghayati maknanya. Di sinilah kita diharuskan untuk mengetahui arti sekarang kan ada Quran terjemah baca satu ayat baca artinya baca satu ayat baca artinya terus begitu lek lek tuh iya awalnya lek lek lek lek, -lek. teh apa ya ribet iya awalnya tapi kalau itu dilakukan tiap hari ayat kan banyak yang diulang-ulang kalau toh tidak diulang-ulang minimal banyak kata yang sama antara satu ayat dengan ayat lain sehingga kosakata kita bertambah-bertambah-bertambah lama-lama kita tahu minimal arti global dari ayat yang kita baca apalagi ditambah dengan belajar tafsirnya udah oleh karena itulah maka Tadaburi Al-Quran di luar Sholat, hayati ketika Membaca atau mendengar Bacaan tersebut Maka ketika masuk ke dalam sholat Sudah terbiasa Ketika Membaca ayat langsung menghayati Klop Ketika Menghayati ketika membaca Al-Quran dalam sholat baik Fatihah ataupun surat Maka dengan Sendirinya ketika Ketika membaca doa di luar ayat, doa ruku, doa sujud, otomatis sudah tertuntun untuk menghayati seluruh bacaan sholat. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara kunci untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat adalah mentadaburi Al-Quran. Berkata Al Imam Ibn Jarir Al Tabari rahimahullahu Taala yang beliau jelaskan di dalam tafsirnya kata beliau Anjib liman liman Quran, walau yagrifu maaniyahu, kaifa ya ma taladzadu Saya kaget, saya aneh. Kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengerti isinya Bagaimana mungkin dia bisa merasakan, merasakan kelezatan ketika membacanya Lalu beliau berkata Fama'rifatu ma'ani Al-Quran tarikun lid tadabbur Wadadabur tariqun lil faham wal itiad wal iqtibar wal khushu memahami meng, mengerti makna dari ayat Quran yang dibaca termasuk satu-satunya cara untuk bisa menghayati bacaan sedangkan menghayati bacaan itu cara untuk bisa memahami dan mengambil pelajaran serta meraih kekhusyuan ketika membacanya. Wa li salafu yaqumul wahidun minhum bi ayatin wahidah yuraddiduha ilal fajr ma'al khusyu' wal buka'. Oleh karena itu generasi salaf zaman dahulu kalau mereka itu membaca satu ayat yang menyentuh Mereka mengulang-ulang bacaan satu ayat tersebut Terus sampai fajar disertai dengan kekhusyuan dan tangisan Perkataan itu dikutip dari kitab Az-Zuhar Susunan Imam Ahmad bin Hamba rahimahullahu ta'ala tentang kebiasaan ulama-ulama salaf zaman dahulu. Wa maklumanat tadaburoh layakau ilah ida urfil makna. Sesuatu yang sudah kita maklumi adalah mentadaburi menghayati isi bacaan Al-Quran tidak bisa dilakukan kecuali dengan mengetahui maknanya. Berkata. Malik bin Dinar, Rahimahullah. Beliau membaca Surah Al-Hasyr ayat 19 tadi, ayat 21 tadi. Lalu angzal nahad al-Quran ala jebalin. Lalu aitahu khoshi amtasod diamin khushiatillah. Dibaca ayat ini. Seandainya kami turunkan al-Quran ini ke atas sebuah gunung saya kamu melihat gunung itu khusyuk, takut lalu pecah berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla dibaca ayat ini oleh Malik bin Dinar lalu beliau berkata uqsimulakum la yu'minu amdun bihadal quran illa sudia qalbuh aku bersumpah kepada kalian bersumpahnya dengan menyebut nama Allah tentu saja Tidak ada seorang pun hamba yang beriman kepada Al-Quran Kecuali hatinya pasti takut dan khusyuk kepada Allah SWT Jangankan orang yang hatinya lembek Gunung se -se sekeras itu aja hancur berkeping-keping Karena takutnya Apalagi orang tapi kuncinya mentadaburi, menghayati maknanya. Adapun kalau tanpa penghayatan cuek, enggak ngaruh. Berkata Abu Imran Al-Jauni rahimahullah. Dia mengatakan wallahi laqad sarrafa ilaina rabbuna azza wajalla fi hadal quran malau surifa ilal jibal Lahat dah wahana ha demi Allah Allah telah memberikan Al Quran ini kepada kita yang bila Quran ini diberikan kepada sebuah gunung yang kuat Di saya gunung itu hancur berkeping-keping makanya pernah kan Tugas Yang diemban oleh manusia Ini pernah dulu disodorkan Kepada benda-benda Yang kuat, besar Dan dahsyat Kepada gunung, kepada bumi Kepada langit Inna aradnal amanata Kami telah Sodorkan ini Amanah ini, amanah untuk Beribadah yang Seluruh amanah ini ada dalam Al-Quran Kepada langit, kepada bumi Kepada gunung tapi fa'abain dah yahmilna. Mereka tidak mau, tidak sanggup untuk memikul. Karena apa? Karena khawatir tidak mampu untuk menjalankan. Wahamalah hal insan lalu dipikul lah amanah berat ini oleh makhluk yang lemah dan kecil yaitu manusia. Makanya disebutkan innahu ganna dzaluman jahula manusia itu zalim dan jahil bodoh mau memikul beban berat yang tidak sanggup dipikul oleh langit bumi dan gunung-gunung Gunung aja hancur Maka manusia yang mentadaburi isi Al-Qur'an ini apabila Mentadburi Al-Quran, nih hatinya akan bergetar, takut lalu tunduk kepada Allah Azza Wajalla. Berkata Al-Hasan rahimahullah, yabna Adam. Ida waswasalaka syaitanu bi khatiatin, au hadath biha nafsak, fadzur inna dalik ma hammalak Allah min kitab. Mimma lau hamalatsul jibalu arrawasi La khasha'at wa tasaddo'at Amma samitahu yaqul Lau angzalna hadha al-qur'ana ala jabalin Aru'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah Kata Al-Hasan Wahai anak adam Kita semua ni Bila syaitan membisik kan Ke dalam hatimu Untuk melakukan sebuah dosa Ingat Bisikan setan Mengajak berbuat dosa itu Selalu laku Walaupun tahu itu dosa Karena apa? Melakukan dosa itu menyenangkan Walaupun tahu efek buruknya Makanya ajakan berbuat dosa lebih laku dibanding ajakan melakukan ketaatan. Ajakan melakukan ketaatan berupa berkumandangnya adan di masjid aja lima kali sehari saja gitu dengan suara yang kenceng dan keras gitu. Siapa yang terpanggil? Sedikit. Tapi coba umpamanya ada Bewara Hadirilah pagelaran musik Dangdut Dengan para penyanyi Super seksi dari ibu kota Dan mancanegara umpamanya Diadakan di stadion Lapang bola Kira-kira ada yang hadir Penuh itu Walaupun bayar Kalah Panggilan adhan oleh promosi kemaksiatan kalah Duh jangan-jangan omongan saya nanti disomasi oleh para penyanyi dangdut <t> <ganti> Sebodoh amat ya. Kalah suara adhan, para adhan itu keras apalagi kalau suara adan harus dibatasi volumenya kecilin mengganggu orang kan ada gitu ya yang menyerukan begitu jangan keras keras sekeras itu saja yang datang sedikit kok apalagi kalau dibatasi sok aja yang keras cuma 5 menit kok orang terganggu biarkan terganggu oleh kebaikan itu, orang yang merasa terganggu dengan kebaikan itu, sakit itu jiwa mereka, biarkan. Cuma lima menit. Saya lebih setuju kalau pelarangan pemakaian speaker masjid itu untuk selain azan, iya. Shalawatan gitu ya, puji-pujian Pakai speaker jam 2, jam 3 Subuh sudah disetel Orang masih tidur, ada yang sakit Ada yang baca Quran, ada yang Tahu dikeganggu gak? Nah yang begitu bagus untuk di, Dilarang Kalau azan mah jangan sok aja Sekeras mungkin lah Ya Karena Salawatan, puji-pujian Baca Quran Itu kumis sunnah tapi mengganggu orang Hukumnya haram Menghindari gangguan hukumnya wajib Yang wajib harus didahulukan dari Baca Quran silakan. Tapi jangan pakai speaker lah Untuk diri sendiri aja ya. Salawatan bagus Tapi sendiri ajalah Jangan pakai speaker Oh Syaitan madak Takut sama yang sholawatan Sama yang baca Quran Itu <maka> makanya protes Itu omongan Bukan ketika kita teriak Baca Quran pakai speaker Ada yang sholat di rumah keganggu Dosa kita Ada yang sakit butuh istirahat Diganggu dosa kita Ada anak kecil yang rewel Susah tidur pas tidur Dibangunkan oleh suara speaker Nangis ibunya jadi bangun kejangan, oke. Okay, yang itu, yang begitu, silakan. Bukan dilarang baca Qurannya, bukan dilarang shalawatannya, tapi jangan pakai speaker lah. Itu mah amaliyah pribadi yang harus disembunyikan. Kalau azan, namanya juga manggil silakan yang keras. Jadi mengkol kalinya, di mana itu? Jadi panggilan untuk berbuat kebaikan kalah oleh panggilan untuk berbuat keburukan Jangankan dipanggil syaitan berbisik ke dalam hati manusia untuk melakukan dosa Raku itu ajakan tuh. Berkata Al-Hasan Iza waswasalaka syaitan bikhatiatin kalau setan berbisik kepada hatimu untuk melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Atau au haddatsa biha nafsak, atau memang diri kita yang berbisik, "Hayu, kita melakukan perbuatan anu menyenangkan tapi dosa." Ingat, berkata Imam Ibn Qayyim, dosa tidak selalu akibat godaan setan, tidak kalau dosa satu-satunya penyebab akibat godaan setan, ni saya di bulan Ramadan enggak ada yang melakukan dosa. Karena semua setan di bulan Ramadan dibelenggu enggak bisa menggoda. Ada enggak di bulan Ramadan yang melakukan dosa? Banyak. Termasuk kita mungkin. Pernah enggak kita lagi saum di bulan Ramadan Gibah dusta, Mencelah, ya dosa. Kok bisa para setan dibelenggu? Penyebab dosa itu banyak selain godaan setan juga. Hmm, nih yang terutama buruknya karakter manusia. Kalau manusia sudah memiliki karakter buruk tanpa digoda pun itu otomatis jalan sendiri. Contoh karena ada pemicu sebuah peristiwa tanpa digoda oleh setan juga udah langsung otomatis jalan sendiri itu. Contohnya orang yang memiliki karakter buruk berupa iri dengki kepada sesama manusia. bawaannya suudzon curiga, gitu ya? Orang yang punya karakter dengki Lihat orang yang tidak disukainya Lalu mengalami kebahagiaan Tiba-tiba tetangga yang tidak kita sukai Tiba-tiba merenovasi rumah Beli mobil baru Itu mah tanpa harus digoda oleh setan Jalan sendiri itu Uduh, Itu banyak uang panas itu Lalu tidak suka terhadap oleh itu. dengki. Tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu sudah dengki. Kalau ada harapan. Mudah-mudahan tiba-tiba kebakaran. Hilang. Itu sudah dosa yang kedua selain dengki tadi. Lalu terdorong dia untuk menggosip. Ngomong ke tetangga. Tahu gak kenapa dia renovasi rumah banyak uang? Korupsi di waktu. Tuh nuduh lagi. Ya. Yeah. Fitnah, dosa yang ketiga. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Dia enggak pegang uang rakyat, enggak pegang uang orang gitu. Dipatahkan tuduhannya. Muncul ide lain. Kalau enggak korupsi, pasti dia punya tuyul. Loh. Macam-macam lagi ya. Yeah. Suudzonnya itu itu dosa berupa sufan berupa gibah berupa fitnah belum tentu karena godaan setan tapi karena buruknya karakter yang dia miliki makanya disebutkan kata alasan bila setan membisikkan ke dalam hatimu untuk berbuat dosa atau hadats biha nafsaq atau dirimu yang tiba-tiba memunculkan keinginan untuk berbuat dosa karena buruknya karakter fadhkur inda zalika maka ketika itu ingat Terhadap amanah yang Allah berikan kepadamu yang Bila amanah ini dibebankan kepada sebuah gunung yang besar dan kuat Gunung itu takut dan hancur berkeping-keping karena takutnya Tidakkah engkau dengar firman Allah Kalau menciptakan ini Al-Quran kepada Jabalin Lalu Aitahu khasyi'ah mutasaddi'ah min khasyiatillah seandainya kami turunkan Quran ini ke atas sebuah gunung Kamu lihat gunung itu Hancur Pecah berkeping-keping karena takutnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat-ingatlah Hal ini Kata Al-Hasan setiap kita Membuat dosa ingat Gunung aja Hancur karena takutnya Kenapa? Kenapa? Kenapa gunung itu takut Tidak bisa memikul Karena tahu konsekuensinya bila amanah ini tidak dilaksanakan Azabnya super dahsyat Dalam Alquran quran kan, kan diterangkan jenis-jenis azab nerakanya Yang begitu super mengerikan tak ada bandingannya dengan penderitaan dan siksa Yang pernah teralami di alam dunia Di belahan dunia manapun Di zaman kapanpun sudah Sedahsyat sebrutal orang menyiksa orang lain Tidak ada apa-apanya dibanding siksa yang Allah berikan di akhirat nanti Resiko terbesar ketika disiksa di dunia Mati sudah Di akhirat tidak ada matinya La yamutu fiha wala Yahya Tidak ada kematian di neraka Wala Yahya juga tidak hirap disebut hidup Seluruh anggota tubuh yang vital sekalipun hancur Disebut mati masih merasakan Ya ahzab ini tidak hanya bagian luar, bagian dalam Dan sehingga dalam surah Al-Humajah disebutkan Al-Lati Tattali'u Alal Al-Af'idah Abian raka itu menembus sampai ke jantungnya, ke hatinya, ke seluruh bagian dalam dari organ tubuh kita Dalam surah Muhammad dikatakan fataqatti'a a'am aahum lalu air panas yang dicekokkan diminumkan ke dalam tubuh manusia sampai menghancurkan usus-usus mereka di dalam neraka luar dalamnya terkena semuanya azabnya dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim Gunung faham isinya konsekuensinya nggak berani. Lebih baik hancur berkeping-keping sekarang tanpa mengalami penderitaan daripada harus memikul amanah ini karena konsekuensinya yang super berat dan azabnya super dahsyat bila tidak mampu memikulnya. Di saat kita mau melakukan sebuah dosa berarti Menyanyiakan amanah yang Allah berikan Berarti bertolak belakang dengan kewajiban yang Allah bebankan Berarti siap-siap menerima konsekuensinya yang Gunung yang hebat dan kuat pun tidak sanggup untuk menerimanya Makanya ingat-ingatlah Hal ini ketika kamu memiliki keinginan untuk melakukan dosa Nabi alaihi salatu wassalam Mensifati orang-orang khawarij Dengan sebutan Punten, ini mah bukan kata saya ya Tapi kata hadis. Yang sahih. Mungkin agak kasar, iya. Tapi punten sekali daya. Nabi SAW menyatakan, Ahlul bidai kilabun nar. Para ahlul bidah maksudnya khawarij. Adalah anjing-anjing neraka. Punten sekali daya dan itu ditujukan kepada khawarij Kau khawarij itu sampai disebut begitu padahal mereka ahli ibadah loh. Quran dibaca tamat bukan sebulan sekali mungkin seminggu sekali tamat malamnya bangun tahajud siangnya saum sunnah Saking rajinnya tahajud sampai-sampai jidatnya pun hitam. Kata Nabi saw, tahqiruna salatukum bissalatihim, washumukum bishumihim. Salat kalian, kalian akan merasa minder membandingkan salat kalian dibanding salat mereka. Saum kalian dibanding saum mereka Bacaan Quran kalian dibanding bacaan mereka Kalian minder Saking mereka itu ahli ibadah Ahli tahajud, ahli saum, ahli baca Al-Quran Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi Ali S.A.W Yaqra'una Al-Quran La yujawiju taraqiyahum mereka membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak pernah melewati tenggorokannya. Tidak sampai ke hati. Dari mulut, dari lisan tidak turun ke hati, tapi naiknya ke atas, ke otak. Mereka memahami ayat dengan otaknya, dengan rohnya yang terlarang secara syari. Nabi Salam dengan tegas melarang man kala fi kitabillah bi royihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan royi? Maksud royi itu tanpa ilmu, hanya kebodohan. Ingat, akal kita bukan alat untuk memahami Quran. Sebagaimana akal kita bukan alat untuk memahami semua masalah kesehatan, sains, teknologi, mesin dan enggak akal kita bukan alat untuk itu. Lalu apa alatnya? Ilmu. Untuk memahami kesehatannya, pelajari ilmu kedokteran. Untuk memahami teknologi IT ya pelajari ilmu tentang IT. Isikan akal kita dengan alat yang berupa ilmu tersebut. Itu tuh. Kita punya akal, punya. Bisa enggak menjelaskan kenapa HP bisa dijadikan alat komunikasi, suaranya, gambarnya, videonya bisa saling dadah antara kita di sini dengan orang lain di Mekah? Bisa menjelaskan oleh akal kita yang tidak memahami IT. Kalau saya tidak bisa, saya punya akal Tapi akal saya kosong dari ilmu Aiti, tidak bisa menjelaskan Ini menunjukkan bukan akal Yang menjadi alat Untuk memahami Segala sesuatu Tapi ilmu Isikan ilmu itu Ke akal kita, baru bisa Kalau akal kita kosong dari ilmu itu Lalu pakai memahami sesuatu Itu ro'yu faham sampai di sini, faham atau mengerti, wajahnya kayak kurang faham, kurang mengerti, mengertilah piraku atunya. Di sini kan banyak minimal mahasiswa ada yang sarjana, ada yang dosen, ada yang master, ada yang doktor, mungkin ada yang profesor juga piraku penjelasan begitu nggak fahamnya. Jadi sekali lagi. Akal bukan alat untuk memahami segala sesuatu Alatnya itu ilmu Maka akal wadah dari ilmu-ilmu tadi Termasuk Al-Quran Tidak boleh difahami oleh ro'yu, oleh akal Tapi harus difahami oleh ilmu tafsir Isikan ilmu tafsir ini ke akal kita baru kita bisa memahami. Ketika akal kita kosong enggak ngerti bahasa Arab, enggak ngerti tentang kaidah menafsirkan, enggak belajar tentang ilmu tafsir, kosong lalu akal kita dipaksakan untuk memahami Al-Qur'an, itu artinya memahami kitab Allah dengan ra'yu dan itu yang haram terlarang. Kawarin kayak begitu tuh. Makanya bertolak belakang keyakinan dan pemahamannya dengan para sahabat yang berilmu, Ali dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, pengikut Ali dan Muawiyah juga dikafirkan. para khawarij tabiin, nggak jumpa dengan Nabi saw. Ali Muawiyah dan para pengikutnya, para sahabat lebih faham tentang Quran. Dibina oleh manusia terbaik, disalahkan hanya karena Ali mengirim Abu Musa al-Ashari. Eh, mengirim uh, siapa? Ya, Abu Musa al-Ashari. Kemudian uh, Muawiyah me mengirim Amr bin As untuk berunding kata Khawariz mereka berhukum dengan hukum manusia. Hukum yang ditetapkan oleh dua orang, Amr bin As dan Abu Musa Al-Asy'ari, kena dengan ayat wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika kafirun. Kenapa tidak dihukum dengan Quran dengan hukum Allah kok hukum manusia? Kafir ni Ini kan senjata andalan khawarij ayat ini ya Makanya mereka kafirkan orang lain Kafirkan pemerintah Kafirkan siapapun yang tidak setuju dengan hukum Allah Diterapkannya hukum Allah tersebut Kafir semuanya Itu khawarij Ali, Muawiyah dan para sahabat yang menjadi pendukungnya Tahu gak ada ayat tadi? Ya lebih tahu hafal seluruh ayat dengan tafsirannya yang benar. Kita aja tahu ayat itu. Apalagi para sahabat. Lebih tahu, lebih faham maknanya. loh Kalau lebih tahu, kenapa menerapkan hukum dengan hukum yang ditetapkan oleh dua orang ini? Apakah mereka melanggar ayat itu? Tidak itulah pemahaman mereka tentang ayat-ayat tersebut. Makanya kan orang Khawarij setelah mengkafirkan Ali, Muawiyah dan para pengikutnya mereka berkumpul di sebuah desa, namanya Haruro. Makanya mereka disebut dengan kaum Haruriyah. Didatangi oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum perang Naharwan Naharwan itu perang menggempur Korangan Khawar Dia terus dulu Ibn Abbas Kata Ibn Abbas Jitu Uhadithukum ala ashabi rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Najal al-wahyuwahum a'lamu bita'wili Tuh di, di disentil dulu tuh Otak mereka, akal mereka Semoga faham Aku datang untuk berbicara kepada kalian Mengatasnamakan Para sahabat Rasul Yang wahyu turun Ketika mereka hidup Dan mereka lebih tahu Tentang tafsir atau makna Dari wahyu tersebut Para sahabat lebih berilmu Daripada khawarij Lalu ditanya Apa yang membuat Kalian mengkafirkan Ali Dijawab karena bertahkim kepada manusia Kata Ibn Abbas mau gak aku bacakan ayat Allah yang senada dengan itu Itu surah An-Nisa 3435 Tentang perselisihan suami istri kalau umpamanya suami istri berantem ada tiga tahapan Yang pernah saya kemukakan juga dalam kajian ini Lalu di ayat 35-nya Kalau deadlock Suami istri ini tidak bisa menemukan titik temu dalam Permasalahan yang dihadapinya Fab'athu hakaman min ahlihi wahakaman min ahliya satu hakim dari pihak laki-laki Satu hakim dari pihak perempuan Putuskan oleh mereka berdua Ini hukum Allah Bukan hukum manusia Allah menyuruh Termasuk perselisihan Ali dengan Muawiyah Mereka para sahabat lebih paham tentang ayat Berdasarkan kandungan ayat Putus satu, dari sini satu, dari sini putuskan Ini hukum Allah, itu pertama Faham kalian? Faham, satu Terus yang kedua Apalagi yang membuat kalian mengkafirkan Ali Mereka bilang karena Ali itu me Menyetui penghapusan sebutan amirul mu'minin kepada dirinya Atas tuntutan pihak mu'awiyah Oke gak apa-apa saya hapus sebutan amirul mu'minin Dari diri saya Demi kemaslahatan Kata orang khawariz kalau dia bukan lagi amirul mu'minin berarti amirul kafirin tuh makanya dikafirkan jadi pakai apa logika ya apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taib pernahkah kalian mendengar peristiwa perjanjian hudaibiyah antara Nabi saw dengan kaum kafir Quraysh. Waktu itu Nabi membawa sekitar 1,400 orang ke Mekah mau haji. Minta izin dulu, berhenti di Hudaybiyah, minta izin. Kata orang kafir Quraysh, enggak. Lalu dibuat perjanjian. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah disebutkan bismillahirrahmanirrahim ini adalah perjanjian antara rasulullah dengan kaum quraisy orang utusan kaum quraisy tidak mau kami tidak setuju dengan pencantuman Bismillahirrahmanirrahim dan kami tidak mengakui engkau Rasulullah sebut saja ini adalah perjalanan antara Muhammad bin Abdullah jangan Rasulullah tapi sudah keburu ditulis kata orang Kures hapus ok Nabi SAW hapus si penulis tidak berani saya tidak berani menghapus Bismillah Bismillahirrahmanirrahim saya tidak berani menghapus Rasulullah tidak berani Akhirnya kata Nabi SAW Biar saya yang hapus Tunjukkan mana tulisan Bismillahirrahmanirrahim Dan mana tulisan Rasulullah Lalu dihapus oleh Nabi SAW Dihapus tuh Kata Ibnu Abbas Apakah dengan dihapusnya Dua kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan Rasulullah oleh Nabi saw berarti beliau mengingkari Kerasulan dirinya dan mengingkari Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Ah. Ali bin Abi Thalib apa lagi begitu ya? Faham kalian? Faham. Rujuk kalian rujuk dan seterusnya. Itu dia loh. Dipatahkan argumentasinya berdasarkan ilmu. Jadi mudah mematahkan argumentasi orang yang didasarkan pada akal, pada ro'yu. Dibatahkannya oleh ilmu, oleh dalil. Akhirnya apa yang terjadi? Dua per dari khawarij ini rujuk kembali tobat, Satu per tiga, sisanya kegeh betegah di atas akidahnya yang batil ngotot surotot ngeyel suriyel lalu digempurlah ini oleh Ani bin Abi Talib diperangi itu khawarij rajin baca Quran tapi pemahaman tentang apa yang dibacanya itu gak difahami secara benar apalagi dihayati Makanya Nabi saw yaqra'una Al-Quran, la yujawi taraqiyahum. Mereka membaca Quran, tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokan yang enggak sampai ke hati. Berkata Al-Hasan, ketika membahas hadis ini, kata beliau, wa qad kanu min aktharin nasi qiraatan li kitabillah. حتى إنه كان يسمع لهم في بيوتهم دوي كداوين نحل من قراءة القرآن ولكنهم من تفعوا به وكانت جباههم قريحة في اسمنا السجود وأيديهم كأنهم ثقف الإبل عليهم قمس مرخص مشامرين مسهمة وجوههم من السهر Qad khasha'at abdanuhum wa lam qulubuhum Walidzalik lamma jaahum ibnu Abbas yukallimuhum qabl naharwan hadatha ma hadath Orang Khawarij mereka manusia yang paling rajin membaca Al-Qur'an sampai dari rumah-rumah mereka terdengar suara Dengungan Seperti mendengungnya Suara lebah di sarangnya Karena Ramainya membaca Al-Quran Jadi kalau Ibnu Abbas itu lewat ke Desa Haruri Tadi di tenda-tenda Nomaden mereka bikin tenda Di tenda-tenda mereka Terdengar gemuruh Suara bacaan Al-Quran Di setiap tenda seperti gemuruhnya suara lebah di sarang sarang mereka Terus apa kata orang Sunda amanya? Mata-mata e, mereka celong Celong itu apa ya? Menunjukkan mereka itu jarang tidur Karena semalaman mereka tahajud Jidat-jidat mereka hitam dari bekas sujudnya Badan mereka khusyuk tapi hati mereka tidak khusyuk. Karena hatinya tidak tersibgah, tidak tercelup, tidak tersentuh oleh makna Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan hal itulah maka mereka kalangan Khawarij oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sebutan kilabun nar hadis ahlul bida'i kilabunnar ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi dalam kitab sunannya juga oleh Imam Ibn Majah dari hadis umamah dihasankan oleh At-Tirmidhi disohikan oleh Al-Hakim dalam kitab al mustadrak dan Syih Al-Albani mensohikan hadis dalam kitab Sohih At-Tirmidhi menyatakan bahawa ahlul bida'i yaitu khawarij kilabunnar kenapa? Karena Mereka terjerumus Ke dalam kesalahan Yang fatal dan fundamental Terlebih Masalah akidahnya Mengkafirkan sesama muslim Hanya karena Salah dalam penerapan ayat Ayat yang Berbicara tentang orang kafir Oleh mereka ditembakkan Kepada sesama muslim Akhirnya dikafirkanlah sama muslim dan dihalalkan hartanya dan darahnya. Sampai ada kasus tuh orang Khawarij menangkap seseorang. Ditanya, "Ma ra'yukum Ali?" Apa pendapat tentang Ali bin Abi Thalib? Disebut "huwa khairunnas." Dia sebaik-baik manusia. Oh, tangkap ini orang kafir ini bagi Ali. Ditangkap dan mau dibunuh Ketika mau dibunuh tiba-tiba Ada seekor babi lewat Disangkanya babi liar lalu mereka bunuh si babi itu Sebelum membunuh pengikut Ali tadi Mati babi itu Ketika sudah dibunuh datang orang Mencari babinya yang lepas Ternyata orang ini Nasrani. Wah dilihat Babinya dibunuh dan ada orang diikat Mau dibunuh orang ini takut Gemeter Ditanya siapa kamu Saya pemilik babi ini yang kalian bunuh wah Astagfirullah kita dosa Sudah membunuh babi Milik orang Akhirnya minta dihalalkan minta dihalalkan Akhirnya dibeli dengan harganya agar ini halal tidak dosa. Lihat. Membeli babi haram <laughs> tidak boleh. Di Barat merasa dosa karena membunuh babi setelah orang itu pergi dibunuhlah pengikut ahli. Membunuh pengikut ahli dianggap ibadah, membunuh babi dianggap dosa. Otaknya ada mana tuh orang? Jadi itulah khawarij yang membaca Al-Qur'an tapi tidak dengan ilmu. Makanya penghayatannya keliru lahir, akidah yang jauh menyimpang. Bahkan sampai merambah ke ranah fikih. Salah satu pemahaman fikih orang-orang khawarij Mereka menyatakan Wanita Hai dan nifas boleh Saum Pakai akal Pakai logika Karena kata mereka Saum itu tidak disyaratkan Harus suci, baik suci Dari hadas ataupun dari najis Kalau kita sedang saum Terus menwa Menceretwai ke WC terus kadang-kadang gak keburu ke WC keluar di celana batal gak saum kita? enggak karena saumah tidak harus suci baik dari hadas ataupun najis kalau ketika saum kita tidur siang lalu mimpi basah batal gak saumnya? tidak, tidak batal kita junub iya tapi tidak batal Karena mimpi enggak disengaja. Wal hasil saum tidak disyaratkan harus suci. Makanya yang haid wanita ataupun laki eh laki-laki. Yang haid ataupun yang nifas tetap boleh saum kata mereka begitu. Pakai akal logika. Makanya ketika datang seorang perempuan kepada Aisyah waktu itu Nabi sudah wafat. Lalu dia bertanya, kenapa? Kenapa nih, Wanita yang haid setelah suci wajib mengqada saum tapi tidak wajib mengqada salat. Aisyah curiga jangan-jangan ini khawarij. Ditanya, "A ya anti apakah anti seorang haruri?" Harri itu khawarij. Karena khawarij ber Pemahaman wanita hayat boleh saum. So. Kata dia bukan saya las tu biharuri ya. Saya bukan haruri tapi saya ingin tanya. Akhirnya dijelaskan oleh Ansharul Wafaanya. Jadi dari sini kita bisa melihat efek buruk dari banyak membaca Al-Quran tapi tidak faham artinya. Membaca Al-Qur'an ibadah yang agung bagus baik tapi jangan diabaikan memahami isinya. Efek tak faham isi Al-Qur'an pertama terjerumus dalam banyak penyimpangan. Tidak mengerti bahasa Arab Tidak mengerti tafsir Tidak tahu kaedah menafsirkan Hanya baca Quran dari terjemah Lalu difahami dengan Dengan akal Keliru Makanya tadi hadis menyatakan mankalah fikihitabillahi bira'i. Siapa yang berbicara tentang kitab Allah dengan rayu? Dalam satu hadis sebutkan faasobah fakodahto. Dia sungguh telah salah, telah dosa. Dalam riwayat lain, faliyatabawo makanda huminanar. Siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ada enggak zaman Kiwari orang Islam memahami ayat? Tapi dia enggak bisa bahasa Arab, enggak belajar, tafsir ada? Banyak. Bukan orang awam sekarang, ustadz penceramah. Ada yang enggak ustadz penceramah kondang bisa pinter ngabodor, pinter retorika gitu ya, memukau orang ketika berceramah. Tapi bahasa Arab Tidak mengerti, tidak faham Apalagi ilmu tafsir Lalu dia tafsirkan ayat, hadis Dengan pendapatnya Ada? Banyak Itulah yang disebut dengan ruwai Ruwai Ruwaybidoh kan banyak Bermunculan di akhir zaman Orang bodoh tapi berbicara Tentang agama, akhirnya sesat Dan menyesatkan Hanya karena memukul Tapi yang kayak gitu yang laku tuh kita kalau melihat dai-dai kondang, ada mantan artis sudah jadi dai, mantan pendeta sudah jadi dai. Ketika baca ayat atau hadis di ceramahnya, aduh kata orang sunnah mah sarukseknya, kelihatan orang itu nggak bisa baca Quran secara benar. Dibacakan ayatnya, tajwid makrohnya amruh Ada yang kayak begitu? Ada itu berbahaya Orang baru hijrah Dari manapun, dari ahli masyarakat Untuk menjadi taat, itu bagus Dari kafir walaupun pendeta Menjadi muslim, bagus Jangan dulu ceramah Belajar dulu Islam yang benar Kalau langsung Menjadi da'i penceramah Berbahaya, bisa sesatkan Menyesatkan, orang yang Ngerti tajwid begitu dengar ustaz itu baca Quran oh, ini enggak enggak benar ini bacaannya walaupun dia bukan ustaz tapi pernah belajar tahsin tajwid makhraj dia pernah belajar tahu oh ini salah kan memalukan kalau memalukan agak mending ini sesat dan menyesatkan, itu yang berbahaya Serupa dengan khawarij Khawarij bacaannya Bagus, rajin ya Ibadahnya luar biasa Tapi kosong dari Makna Inilah yang oleh Nabi dikatakan Yaqra'un al-Quran la yujawizu Tarokiyahum Baca Quran tidak melewati tenggorokan Tidak sampai ke hati Karena tidak faham Makna Ya jadi efek buruk dari tidak mentadabir Al-Qur'an bisa terjerumus dalam kesesatan dan yang keduanya susah meraih kekhusyuan, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Yang khusyuk tidak hanya solat, baca Quran harus khusyuk, berzikir harus khusyuk, berdoa juga harus khusyuk, azan, muadzin juga harus khusyuk. Ketika mengumandangkan kalimat-kalimat adhan adhan hayati, itu yang bisa menggetarkan hati orang karena dia mengumandangkan adhannya juga dengan hati. Ya. Inilah salah satu kiat meraih kekhusyuan yaitu mentadaburi al quranul karim Ya cukup sampai di sini, Insya Allah kita akan lanjut materi ini di hari Kamis yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab wa solallahu alaihi nabiina muhammadin waalaikumussalam Bismillah barokallahu fiqusad wa fikabarokallahu Imam di masjid daerah anak sudah sekitar 85 tahun yang jika diserobot mengimami oleh orang lain yang lebih pantas menjadi imam Beliau melotot dan baed Ini nyaris terjadi di setiap masjid Setiap sholat beliau memakai sarung yang bau pesing Aduh Baunya sampai sof kedua Aduh, Kebayang jadi terganggu dengan baunya Bagaimana hukum sholat Di si imam dan kami Terkadang sesekali Si imam pipis di tempat sujudnya La ilaha illallah Dan tidak Membatalkan sholat Lagi sholat pipis Ini gak bisa dibiarkan DKM-nya Orang yang berwenang di masjid itu Harus tegas. Aki, Abah. Jangan bilang encep, udah 85 tahun. Itu tidak sah batal. Kalau ini teruskan tidak sah seluruhnya. Makmumnya tidak sah karena batal salatnya bau pesing, ya. Kalau tidak berani menyebabkan tidak sah semua salatnya termasuk makmumnya tidak sah. Orang yang tidak sah salat untuk dirinya karena batal, tidak sah juga keimamannya. Tidak sah seluruh makmum yang salat di belakangnya. Kalau yang paling berwenang itu dia, itu masjid dia pribadi. Makanya enggak ada yang berani, sudah jangan salat di sana. Biarkan dia salat sendirian. Cari masjid lain. Kalau nanti dia protes kenapa kalian enggak mau salat di imami saya bilang Aki nggak sah solatnya bau pesing gitu ya bilang harus tegas jangan sampai karena nggak merasa nggak enak ke si Aki tapi merasa enak ketika melanggar aturan Allah Allah harus prioritas Allahu Akbar menyinggung perasaan orang. Enggak berani menyinggung Allah kok berani. Ustadz apa jika sholat belum khusyuk, apa berarti imannya kurang? Iya, salah satu indikasi kurangnya iman adalah tidak khusyuk dalam sholat. Tidak khusyul dalam solat itu indikasi dari banyak keburukan. Mungkin dia masih banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Dia masih hobi dunia, cinta dunia. Ya, dia masih mengabaikan banyak kewajiban, masih banyak melanggar apa yang Allah larang. Ah, semua keburukan berefek. Salah satunya tidak bisa khusyuk di dalam solat. Termasuk, termasuk. Ada rasa benci dengki kepada sama manusia Dijamin tidak akan bisa khusyuk dalam sholat Jadi kekhusyuan dalam sholat Berefek kepada kehidupan sosial Kehidupan sosial kita yang buruk Umpamanya berantem dengan tetangga Ada iri dengki dengan Dijamin tidak akan khusyuk dalam sholat Banyak nas ayat dan hadis yang menerangkan hal itu ya Lalu bagaimana yang tidak sholat? Uh, apalagi kalau sholat nggak khusyuk diadab, udah aja jangan sholat sekalian. Diadab, diadab, sama dong dengan yang sholat tidak khusyuk? Ih, beda. Adabnya lebih dahsyat kalau nggak sholat. Kalau sholat tidak khusyuk, ayatnya fauailul lil musallim al-ladinahum dan salat dihimsaun orang yang tidak khusyuk wailloh kalau yang tidak salat saqar masalakakum fis saqar qalu lam nakuminal musallin apa yang menjawabkan kau masuk ke dalam neraka saqar mereka menjawab kami tidak salat itu lebih dahsyat azabnya ya tinggal pilih Mening salat tidak khusyuk Mening tidak salat Jangan pilih dua-duanya. Salatlah, tapi yang khusyuk. Nah itu pilihannya. Orang yang tidak sholat apa berarti tidak beriman? Iyalah. Kalau toh ada iman, super tipis. Dan tipisnya iman memberi dorongan yang lemah untuk melakukan perintah dan Pertahanan yang super lemah di dalam menjauhi larangan. Imannya tifis, dorongan tifis tidak tergerak. Seperti baterai yang sudah soak. Dipakai senter, ngetetet. Ya. Dipakai masuk ke mobil-mobilan, bergerak enggak? Enggak, cuma kurur dikit, kurur enggak maju. Jadi iman yang tipis memberi motivasi yang super lemah Selemah imannya Makanya tidak tergerak sholat Kalau toh tergerak sholat Asal-asalan Seperti senter ketika soak Baterainya nyala-nyala Tapi suram Kecil nyala Orang imannya tipis Tidak tergerak sholat Kalau tergerak sholat Minim kualitas sholatnya Jadi begitu Afan bertanya di luar tema Anak difonis kanker usan Oh la. syafakillah Syafakillah la. laba sotohur insyaAllah Ana mohon doanya Sudah barusan sebelum diminta Bukankah diperbolehkan minta doa? Eh boleh Sebagai wasilah Ana mohon doakan oleh Semua orang di sini Tolong doakan akhwat ini Semoga diberi kesabaran, ketabahan Dan semoga penyakit kankernya atas kuasa Izin Allah, kudrat Allah, iradat Allah Hilang Semuanya Tanpa menyisakan sedikit pun Tersisa sedikit Bisa berkembang lagi kan ya Semoga semua kankernya musnah sama sekali tanpa tersisa Yang kedua Bolehkah anak tidak ikhtiar lewat medis Dikarenakan harus operasi menghilangkan salah satu fungsi dari tubuh anak dan anak memilih ikhtiar melalui pengobatan herbal. Apakah anak salah berpikir seperti itu? Apakah anak digolongkan tidak menerima takdir dan tidak bersabar? Atau afan kepanjangan? Enggak, enggak begitu panjang, pendek kok. Iya. Yeah. Uh, menghindari operasi karena Risikonya terlalu besar lalu mengambil cara lain seperti herbal atau pengobatan alternatif lain Mungkin aku akupuntur, mungkin apalah gitu Selama itu logis, rasional, realistis ada hubungan sebab-akibat antara cara pengobatan tersebut dengan penyakit kankernya. Boleh. Mau dengan herbal boleh. ya, Kecuali kalau pengobatan alternatif itu tidak logis, tidak rasional, tidak realistis. Seperti umpamanya dengan tenaga dalam jarak jauh dipindah ke kambing. Kankernya. Jadi kambing yang kanker masuk akal tidak tidak masuk akal tidak logis kasian kami nggak dosa nggak apa yang sehat jadi sakit itu nggak boleh tapi buktinya sembuh mungkin ada keterlibatan setan dari kalangan bangsa Jin sembuh tapi dosa besar ya tidak barokah hidupnya nanti Dan saya yakin tidak akan sembuh Dengan cara seperti itu. Sembuhnya mungkin sementara Kelihatan Eh besok lusa Sebulan dua bulan muncul lagi Sudah bayar gede ke si dukunnya gitu ya Ternyata muncul lagi Ya Jangan Jadi Tidak terlarang memilih Pengobatan alternatif selama logis, rasional, empiris, realistis Ada hubungan sebab-akibat antara cara pengobatan tersebut dengan penyakit tersebut dibolehkan Dan itu salah satu ikhtiar Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah al-fatihah? Maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir Dan sholat fardu berjamaah dibaca sir Dalil bahawa basmalah dibaca sir Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim Karena Rasul Shallallahu Sama Ya starti husolat takbir wa kiro atahu rabbil alamin. Nabi Shallallahu Sallam membuka solatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillah rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan solat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak di, tidak diterdengar, tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahirabbil alamin. ini ikhtilaf. Ini salah satu di dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan, boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah kana Rasul sallallahu alaihi wasallam uh, ia muddu qira'atahu ayatan ayatan qaraa bismillahir rahmanir rahim bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin thumma qal, surah kata muslimah nabi sallallahu membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman salat tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh. Tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Saya mah nggak mau imamnya ibismilah nah tarik doyung, denyunah. Kata siapa denyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan saya mah nggak mau di imami ini Bismillah Kata siapa tarab? Bismillah tapi mungkin sir. Kalau nggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahhar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di masjid Nabawi, masjid al Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan, tidak, tidak, langsung. Alhamdulillahirobbilalamin. Lho, jema imamnya tidak dikeraskan, sok selama di sana, kumaha. Ah oh, saya mah sholat aja sendiri di hotel eh uh, Gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah Seseorang mengulang mengerjakan sholat fardu setelah berjamaah Dengan alasan imam membaca basmalah dan surat disirkan tidak dijaharkan oh, Ini mah laporan apa sah apa tidak apa boleh atau tidak kita tanya, kenapa orang itu mengulang sholatnya? Apakah menganggap sholat imam tadi tidak sah? Kalau dia memandang sholat imam tadi tidak sah, dia keliru. Makanya mengulang sholat lagi sah. Seperti tadi, pas haji dan umroh, mungkin dia akan memilih sholat di hotel. Apalagi berkeyakinan makruh sholat diimami oleh kaum wahabi. Ada orang yang begitu ya. Pas haji umroh di hotel terus. Gak mau ke masjid. Karena Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi gak. Itu pertama wabi Yang kedua. Tidak dijaharkan basmalahnya. Luput dia. Dari memperoleh pahala seratus ribu kali lipat. Di Masjid Haram Mekah seribu kali lipat di Masjid Nabawi. Mending satu wa di hotel itu fatwa sesat dan menyesatkan ya memakruhkan bermakmum kepada yang tidak sefaham dengan dirinya selama dia muslim lalu sholatnya sholatnya sah untuk dirinya sah juga bermakmum ke orang itu walaupun dia ahli bid'ah ahli maksiat tukang mabok tukang judi tukang zina lalu dia jadi imam salatnya sah untuk dirinya. Boleh kita bermakmum walaupun tidak afdal. Tapi selama salatnya sah secara fikih untuk dirinya, sah keimamannya. Walaupun dia ahli maksiat, selama dia muslim, kecuali kalau dia murtad ya. Kalau dia murtad, terus salat jadi imam enggak boleh. Karena dia bukan muslim. Nyata dia umpamanya kemurtadannya, ya. Nah, jadi kalau dia ahli maksiat ahli bid'ah sah menjadi imam sah juga kita bermakmum di belakangnya apalagi dia bukan ahli maksiat tapi beda pendapat dengan kita bagaimana harus dimakruhkan mengotak-kotakan manusia di dalam momen yang harusnya semua manusia bersatu dalam sholat. Beda pendapat makmum dengan imam ketika solat mak ikuti wa imam hadisnya jelas Inna majuinal imam uliutamabi imam dijadikan untuk diikuti ikuti apa yang dilakukan imam selama gerakan imam itu tidak membatalkan solat gerakan imam tersebut menurut pendapat yang benar dalam pandangan si imam walaupun menurut kita salah. Kita sedekap, imam ke bawah, ikut ke bawah. Kita ke bawah, imam sedekap, ikut sedekap. Kita lutut dulu, imam dua tangan dulu, ikut dua tangan dulu. Dan sebaliknya. Kita tidak kunut, imam kunut, sumuh, ikut kunut. Tidak masalah. Itulah hadis. Ma imamu Imam dijadikan untuk diikuti. Nah. Ketika mensyarah hadis ini para ulama kita kan pernah membahas di dalam kitab ulum maram menyatakan ini untuk imam dan makmum yang beda pendapat dalam gerakan salat ketika salat ikuti gerakan imam walaupun tidak sependapat dengan kita ya beres sudah yang akan ada perselisihan adem gitu salatnya diyakini sah Maka nah, tidak boleh dihukumi makruh bermakmum kepada yang beda pendapat dengan kita Aduh Fato yang sesat dan menyesatkan Terakhir ya Bagaimana hukumnya sholat seorang ibu yang selalu diganggu anak bayi Tiba-tiba saja Tiba-tiba uh, Tiba-tiba saja Tiba-tiba sajadahnya dilempari bantal hingga untuk sujud aja susah Bagaimana ya Ustaz? Iya, itu wajar Ada anak usia umpamanya 3 tahun, 4 tahun Suka mengganggu sholat Itu dialami oleh Nabi SAW Ya kita antisipasi aja Kalau umpamanya ketika kita mau sujud si anak duduk di tempat sujud kita cer ngompol. Kita bergeser. Sujud di tempat lain yang tidak ada ompolnya. Tapi jangan ngomong kamu mamah lagi salat. Geserlah. Ya batal lah kalau ngomong begitu. Jangan ngomong, jangan membelakangi kiblat geser. Sujud di tempat yang tidak ada ompolnya, ya. Apalagi sekedar dilempari bantal, gampang singkirkan aja bantalnya lalu sujud tapi bantalnya diduduki oleh si anak gak kreatif amat, geser ke tempat yang tidak ada bantalnya tapi sempit, gak ada lagi tempat satu-satu tempat sujud yang ada bantal, bantalnya diduduki sama anak akal gunakan boleh <guluh> sini. pangku selek pantalnya lung sujud kreatiflah ya tapi sekali lagi jangan jangan bicara jangan membelakangi kiblat ya cukup ya sampai di sini insyaallah kita teruskan kajian ini di hari Kamis yang akan datang subhanakallahumma bihamdik syadallah ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh